Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي-هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kita bisa melihat ya, Bagaimana Saudara-saudara ya, kita Yang tertimpa Bencana di palu ya, Kemudian ya, Dalam keadaan ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, Menimpakan bencana di antara mereka ada yang memanfaatkan situasi, kondisi Yang sedang dalam keadaan tidak normal tersebut Dan kondisi ini berlangsung dalam beberapa hari Bahkan setelah satu bulan bencana itu menimpa saudara-saudara kita Justru sebahagian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Apa itu? Ya. Saat terjadi gempa, beberapa hari kemudian timbul penjarahan. Ya. Yang namanya Indo Marat, terus apa lagi? Indo Marat, harus apa? Indo Marat dan apa? Pasangannya? Alfa Marut hafal ya, saya kelupa. <laughs> iya. Ya. Nyaris tidak ada yang selamat. Nyaris tidak ada yang selamat. Walaupun tutup ya sudah barangnya sudah hilang. Ya. kalau tutup dikunci dipecahkan kacanya. Jadi tidak ada yang selamat. Hanya satu yang selamat itu satu atau dua. Itu pun milik tokoh di sana karena karismanya tidak berani Ya, ada mal, ada uh, Transmart di situ yang para penjarah tidak berani masuk situ karena punya tokoh kota Palu di situ yang sudah mati orangnya. Ya. Nah kondisi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini itu berlangsung bahkan. Ya satu bulan setelah itu ketika kita salafin dapat kiriman dari saudara-saudara kita di Banjarbaru ya, melalui kapal Kapal itu masuk ke pelabuhan Ketika akan mengeluarkan barang Tahu kalau ada kapal mengangkut ya, perbekalan Itu masa sudah sudah ada di dalam pelabuhan Barang-barang ya, yang milik pemerintah apa itu Truknya belum keluar pelabuhan sudah habis di situ barangnya. Barang-barang ya, kiriman kita pun nyaris juga dicara. Alhamdulillah Allah menyelamatkan. Ya, kita minta minta bantuan TNI untuk mengawal akhirnya selamat. Kita sampaikan ini untuk pesantren. Ini untuk pesantren. Ya. Ini keadaan situasi seperti itu ketika. Kondisi ya Kondisi kota Palu itu Dalam keadaan Ya, ya, ya subhanallah ya. Ada rumah Atapnya Rumah lantai dua atau tiga Rumah makan Atapnya bisa sejajar dengan jalan asfal ya, Karena apa? Amblas Masuk ya. Jadi atapnya itu Sudah sejajar dengan jalan raya Loh kemana? Lantai satu, lantai dua, lantai tiganya. Amblas masuk. Tapi rumah di kanan kirinya tidak apa-apa. Ada hotel, roha-roha. Ya, delapan lantai, amblas. Entah berapa orang yang di dalam di situ. Karena Basarnas sendiri gak bisa mungkin. Gak mungkin menggali. <tuh> Tapi di kanan kirinya gedung tidak apa-apa. Ya subhanallah kata orang palu Pilih-pilih ya. Istilahnya pilih-pilih Jadi dipilih itu Mana yang Allah tenggelamkan Mana yang Allah tetapkan Bangunan itu tidak terkena Itu dalam keadaan ya, Hanya dalam beberapa hitungan Beberapa Detik ataupun menit ya. Kalau lihat di di CCTV kan CCTV itu ada Ada waktunya ya Terjadi gempa Jam 18.03 <tuh> Terjadi gempa Jam 18.03 Hanya beberapa detik saja 03 itu belum berubah Jadi 04 Itu sudah sedemikian ya. Belum berubah Angka di CCTV itu 18.04 itu belum berubah Masih 18.03 itu goncangan sudah sedemikian dahsyat Yaitu tadi Menenggelamkan hotel roh-roh Menenggelamkan rumah makan yang berlantai itu tadi Dan menghancurkan beberapa bangunan Di kota ya, Di kota Palu Bangunan-bangunan ya, yang kelihatannya berdiri Kokoh Kelihatannya nampak utuh Padahal dalamnya retak-retak Jadi pelayanan publik oleh kantor-kantor pemerintahan itu di tenda-tenda karyawan sendiri nggak berani masuk ke kantor ngertak-retak jangan-jangan ada goncang gempa sedikit lagi sudah roboh demikian kondisinya seperti itu nah, sehingga ya, dalam kondisi yang seperti itu masih ada sebagian orang yang memanfaatkan situasi seperti itu. Belum melihat, ini baru di perkotaan Belum melihat di tepi pantai Talise Tepi pantai Talise ini pantai yang dijadikan sebagai uh, pusat acara festival Palu Nomoni Festival Palu Nomoni Nomoni itu bunyi, berbunyi, Palu berbunyi jadi di Pantai Talise itulah diselenggarakan festival tersebut. Apa itu festival Palu Nomoni? Yaitu menampilkan, ya, menampilkan tradisi-tradisi yang sebenarnya tradisi itu nyaris punah. Generasi muda sudah nggak mengenal lagi. Ya, tradisi itu sudah tidak mengenal lagi. Ya. Nah tradisi yang ya, dilakukan diantaranya tradisi-tradisi ya, yang mengandung kesyirikan Tradisi-tradisi ya, yang mengandung kesyirikan Seperti apa misalnya tradisi kesyirikan itu misalnya ada tradisi melakukan pengobatan tradisional Nah tradisi pengobatan nasional ini Dengan melakukan apa? Dengan melakukan penombakan terhadap seekor kambing Yang melakukan penombakan yaitu beberapa wanita Yang rata-rata di atas usia 50 tahun dia bawa tombak sambil menari kemudian nombak kambing tersebut Kambing ini masih hidup ditombaki Nanti darahnya yang keluar dioleskan kepada orang yang sakit Kemudian ada proses penyembelihan ayam dan lain sebagainya Ini adalah bentuk kesyirikannya Jadi tradisi-tradisi itu yang ditampilkan Kemudian juga pertunjukan-pertunjukan ya, lainnya yang tentunya ritual-ritual ya, lainnya seperti larung ke laut, ya, artinya melemparkan sesaji ke tengah lautan ya, dalam keadaan Prosesi acara itu dimulai Tanggal 28 September Pagi hari, hari Jumat Sampai siang, sampai asar Sampai malam Malam pun akan ada acara ya. Nah menjelang maghrib itu Setelah azan ya, Banyak Disitu, Sapol, PP, polisi Sudah siap shift berikutnya Ganti Mereka melakukan pergantian ya. Nah Kemudian Kedar Allah Allah takdirkan setelah gempa jam 18.03 Kemudian setengah jam ya, berikutnya beberapa menit kemudian Datang tsunami ya, Datang tsunami ya, Entah berapa ratus orang yang ada di pantai Ini kan mau ada acara Mau ada acara malam harinya itu Badam Maghrib itu mau ada acara jam 7 Setelah itu ada acara Jadi mereka masyarakat sudah banyak berkumpul ya. Nah, Datang tsunami ya. Datang tsunami nah, Ini ya, Sampai Bangunan-bangunan eh, di sekitar pantai Habis ya, Habis Nah itu di pantai Talise, ya. pantai Talise ini banyak di situ kuliner-kuliner, ya sudah habis saja, ya. tidak ada apapun, yang tersisa hanya Mall, itu pun sudah hancur. Kemudian seiring dengan itu di beberapa tempat seperti di Balaroa, di Balaroa, ya, sebuah Tempat yang di situ perumahan pertama di Kota Palu, Perumnas. Jadi perkampungan padat Balaroa. Ketika maghrib itu, adzan masih berkumandang di masjid, tiba-tiba goncangan gempa itu sedemikian kuat. Ini yang cerita kepada saya seorang kakek. Usia 73 tahun Kakek ini Waktu itu sedang ambil air wudhu Begitu gempa terjadi Dia terlempar Terlempar Terjatuh, terduduk Kemudian ia Merasakan Ada sesuatu yang Tidak Biasanya Dia buka pintu Ternyata pintunya sudah dipenuhi lumpur. Dia lihat ke belakang rumah, demikian juga rumahnya sudah diapit dengan lumpur juga. Akhirnya dia dan cucu-cucunya dengan anak putrinya berusaha naik ke atap. Atapnya kan di sana rumah seng, jadi dia menjebol seng atap atapnya itu yang, yang ee, apa, dari seng itu. Dia kemudian keluar, cucu-cucunya juga diangkat. Dia tidak bisa turun ke jalan. Dia menyelamatkan diri berlari da dengan dari atap ke atap dari atap rumah ke atap rumah berikutnya, atap rumah berikutnya, ke atap rumah berikutnya. Dia melihat kampung Balaroa itu seperti di blender, muter begini. Tahu blender? Tahu blender enggak? atau untuk apa blender? Nah, untuk jus ya. Nah, ini jusnya lumpur, Wah, mutar gitu. Ya. Jadi dia sudah sudah tidak tidak, tidak berpikir macam-macam sudah. Yang dia pikirkan menyelamatkan dia cucunya dan ada putrinya yang ketika akan menyelamatkan diri terkena bongkahan bata. Di kepalanya jatuh meninggal dunia Dia sudah lari ya, ya 73 tahun bisa dibayangkan Tapi Alhamdulillah Allah Memberikan kekuatan ya, Kepada kakek ini Sampai akhirnya dia dan cucunya bisa Selamat Dan anak putrinya satu Yang satunya meninggal nah, Ini Balaroa Jadi Ya. begitu guncangan gempa itu ya, masyarakat sudah tidak ada yang tidak tidak mengetahui ini jalan kemana ya, karena apa situasinya gelap listrik mati ya, karena guncangan gempa semua listrik mati Kemudian yang ada cahaya sedikit saja Karena ada sebagian rumah yang terbakar Ya mungkin karena menjelang maghrib kan Menyiapkan makan malam Ada yang sedang masak Nah di situ mungkin ada yang ya, Api itu menjalar dari situ nah, Kemudian ada satu masjid Masjidnya apa namanya saya lupa ya, Itu masjid itu pun tenggelam Masjidnya lantai dua Tenggelam ya, Hanya atapnya saja Menaranya miring, kemudian ketika saya tiba sudah roboh. Ya, di situ ada anak-anak TPA juga yang terkubur bersama di dalam masjid itu. Karena begitu cepat ya, proses gempa, proses eh, likuifaksi itu begitu cepat. Itu kejadian di Balaroa, sehingga ketika Orang sudah mulai sadar jam 2, jam 3. Sudah mulai agak tenang. Dia bingung. Masjid ini kok pindah ada di sana. Ini rumah ada di ujung sana. Ini sudah tidak, sudah tidak dikenali lagi posisi-posisi itu. Itu kondisi di Balaruwa. Kemudian kondisi di Petobo. Hampir sama juga demikian. Kalau di Petobo. Itu rumah lebih banyak lagi yang tenggelam Dan kalau kita lihat dari udara Petobo itu sudah rata Seperti tidak ada rumah lagi Hanya beberapa sisa atap seng saja yang masih belum terambil Yang selebihnya rata Seperti lapangan Lapangan tidak berumput ya. Seperti itu ya. kondisinya jadi yang terlihat hanya lumpur dari dampak likuifaksi itu. Ya, di Petobo lebih mengerikan lagi karena jalan jalan yang membentang dari perumahan Ikhwa misalnya perumahan ya, apa, dari Jalan Soeharto tembus nanti ke Jalan Dewi Sartika itu yang namanya Jalan Soeharto itu sudah tidak berbentuk. Ya lihat di awal ya, hanya ada bekas aspal begini ya. aspal kan harusnya rata begini ini begini posisinya jadi menurut orang-orang yang mengalami di situ jadi aspal itu dia harusnya begini pecah keluar lumpur dari dalam ada orang yang masuk nanti aspalnya jatuh lagi begini sudah dikubur langsung di situ ya dan banyak yang seperti itu. Padahal kalau kita ukur panjang jalan itu sekitar 2 km. Jadi dari timur ke barat, daerah yang terkenal likuifaksi itu. Kalau kita ukur dari timur ke barat atau dari barat ke timur itu 2,1 km. Kemudian dari utara ke selatan itu sekitar 1,2 km. Kurang lebih seluruh area yang terkenal likuefaksi itu sekitar 200 hektar. Dan itu tidak ada sama sekali bekas-bekas di situ ada rumah. Kecuali di pinggiran pantai eh, di pinggiran jalan yang mendekat ke jalan Dewi Sartika. Jadi jalan Soeharto ini tembus nanti ketemunya jalan Dewi Sartika. Nah, kecuali di sini tempat lumpur likuefaksi itu berkumpul, menumpuk di sini di ujung jalan Jenderal Soeharto itu, nah, di situ, di situ ada rumah, di situ ada mobil-mobil yang masih utuh, yang mungkin diseret oleh lumpur itu. Nah, yang di tengah perumahan-perumahan yang di tengah sudah tidak ada bekas sama sekali. Nah, orang mungkin kalau tidak diberitahu akan menyangka itu di situ dulu bukan perumahan, ya, karena sudah lapang saja, sudah bersih. Ya. Kalau di Balaroa masih ada Puing-puing rumah masih ada Tapi kalau di Petobo <coughs> ya, Dari ujung jalan ke ujung jalan Dari utara ke selatan Sudah bersih sama sekali ya. Jadi rumah itu betul-betul Amblas ke dalam Dan sekian banyak orang yang juga Amblas ke dalam Nah Prosesnya tentu panjang Tetapi ketika terjadi getaran-getaran itu ya, Terjadi gempa ya, Mereka tentu tidak siap ya. Ada tempat ikhwah kita Tempat usaha juga sudah habis ya. Tempat isi ulang milik ikhwah kita ya. Ditunggu oleh Tempat eh, Ihwa, ada Ihwa punya usaha Isi ulang air minum Air mineral Kemudian ditunggu oleh Salah seorang Ihwa dan keluarganya Nah Ihwanya sedang pergi Karena memang hari Jumat itu ada ta'lim ya, Kemudian yang di rumah itu Hanya istri dan anaknya ya. Ketika terjadi likuifaksi itu Istrinya sudah melihat Kok ada lumpur bergerak dia langsung eh, ambil pakaian yang sekiranya bisa dipakai Dia ambil spray yang sekiranya bisa menutup hijab dan seterusnya Dia keluar bawa anaknya Dan setelah itu tidak lama kemudian rumah yang ditempatinya pun tenggelam Amblas Jadi sedemikian cepat prosesnya itu Sedemikian cepat prosesnya Kemudian ada di daerah Jonooge. Di daerah Jonooge ya. Dari kalau kita jalan dari Biromaru terus masuk ke wilayah desa Jonooge. Di situ pun kita dapati aspal-aspal itu pecah-pecah. Dan bahkan ada jembatan yang terpotong sampai mungkin radius 2 km. Jadi aspalnya itu putus entah Diganti dengan kebun jagung ya. Jadi begitu kita Sampai jembatan, Duh, putus ini Aspalnya, ini depannya sudah Kebun jagung ya. Harusnya kan aspal nyambung terus Sampai ke daerah e, Desa Sidra ya. Jadi Jono Oge bersambung Ke desa Sidra Nah ini putus ya. Sampai sana sudah masuk wilayah desa yang lain. Ya. Ini yang tadinya di sini kanan kirinya perumahan, rumah-rumah ada gereja dan lain sebagainya, habis hanya ada satu rumah yang masih berdiri di situ. Ya. Yang lainnya tenggelam. Ya. Ada dua rumah atau apa sudah setengah, setengah ya, tiang inilah. Jadi hanya kelihatan atap sama pintu sudah ketutup lumpur, ya, sudah amblas ke bawah jadi kita masih bisa melihat rumah sedikit dindingnya dan atapnya ya, selebihnya sudah masuk ya. jadi demikian dahsyatnya dan sepanjang jalan Biromaru itu bangunan-bangunan rusak hancur ya. daerah Cono ini daerah Mungkin dulunya transmigrasi, banyak sekali masyarakat Jawa di situ. Ya, ada yang dari Blitar dari mana, Jawa Timuran, banyak di situ. Dan ada berapa orang yang di situ katanya ada yang sedang kemah, anak-anak Nasrani yang sedang kemah, itu pun terbawa lumpur, likuifaksi entah kemana, ya, dikulung. Dan banyak lagi Kisah-kisah yang eh, Bagi kita Itu sudah cukup Untuk Mengatakan bahwasannya Kita manusia ini Lemah sekali ya, Lemah sekali ya. Sungguh dahsyat ya. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu dalam hitungan beberapa detik beberapa menit habis semua ya. itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya. dan di Petobo ya, jangan dikira Petobo itu dulu wilayah hitam ya. yang namanya judi anak-anak segini ah ya, udah biasa main judi ya. mau judi apa judi kalau di sana disebut kupon putih to, judi togel ada kasino ada judi balap sapi karapan ada judi apa lagi macam-macam di sana aparat pun tidak bisa melarang aparat datang mau operasi masyarakat satu desa akan menghadapinya jadi waliul amr sudah tidak bisa menangani, ya, penguasa sudah tidak bisa menangani yang maha kuasa yang menangani, kita ya, tenggelamkan semua, waliyul bilah, ya, kita mengambil pelajaran, ya, betapa ya, ya, demikian dahsyat, ya. e, apa namanya, kalau kita lihat Ya Allah sudah sulit untuk mengungkapkan di sini dulu orang banyak penduduk banyak perumahan banyak ya. hanya dalam hitungan detik ternyata bisa lenyap seketika ya. dan lenyap dalam lenyap itu tidak bisa di tidak bisa dicari ya. ada ikhwah kita ikhwah kita Tim evakuasi hari kejadian hari Jumat, ia masuk hari Ahad atau Senin. Ya. Jadi dia datang ke Balarowa. Itu yang namanya yang namanya uh, hidung yang sudah ditutup masker hanya bisa bertahan tiga menit hidung itu tidak. Mencium bau mayap Dia naik ke atap Atapnya kan sudah sejajar jalan Dia naik ke atap, bongkar atap Di dalam rumahnya banyak jenazah Dia mau menolong bagaimana? Dia mau ngambil jenazah juga bagaimana? Harus pakai tangga kan? Dari atap ke dasar lantai rumah kalau atapnya sih mudah dinaiki. Wong oh, dia tinggal jalan aja dari jalan ke atap itu tinggal jalan. Wong oh, atapnya sudah sejajar dengan jalan raya. Tapi ketika dibuka di situ di dalam ada mayat. Tapi tidak bisa diambil. Senjata yang dia bawa hanya behel atau behel ya. Sama palu. Bayangkan runtuhan rumah tembok beton Behel lama <laughs> Itu. Ya. Dalam kondisi Basarnas masih menangani Yang di tsunami Yang daerah pantai Talisa ya. Talise sendiri panjang Sampai ke Silai Sampai ke eh, Pantoloan Bahkan sampai ke Wani ya, Daerah sudah kabupaten Donggala Luar biasa ya. Di daerah Wani ada Kap kapal ya, masuk ke darat, alhamdulillah nggak sampai nabrak rumah. Kapal-kapal ya. itu pada mendarat, ya. didorong tsunami, bukan kapal laut, kapal darat. Ya. Itu. itu berapa kapal yang masih ada di darat itu terlempar dari laut. Ya. Itu di daerah Wani, di daerah Pantoloan juga demikian. Ya. nah dalam kondisi seperti itu basarnas tenaga terbatas ya. eh waktu kita saja dia dari jogja jogja ke makassar dari makassar itu karena dia tenaga kesehatan tim medis dia bisa masuk ikut TNI ya. naik Hercules nah, kemudian satu lagi dari makassar ikut Kapal TNI Angkatan Laut turun di Pantoloan Begitu turun ombak sudah Besar lagi, gempak lagi ya. Sampai tower ambruk ya. Sampai dia cerita Itu ada relawan yang Melihat seperti itu kaget ya. Dia ikut lagi kapal Untuk pulang lagi, takut <laughs> Itu ada ceritanya seperti itu Karena memang mengerikan sekali ya, Mengerikan sekali Situasinya Kita dapat ceritanya saja Luar biasa mengerikan Apalagi yang Setelah 1-2 hari Terus datang ke tempat Lokasi Ikhwah kita Satu orang terus datang dari poso ikhwah, Bantu juga cari jenazah, Ngangkutin jenasa Tidur malam hari Tidur malam hari Itu kalau dapat MP rumah Itu sudah bagus tidur di emper rumah, itu sudah bagus, jadi tidurnya di mana? di jalan-jalan ya. kata orang Cirebon, pating geletak ya. pokoknya bisa tidur sudah Alhamdulillah, besok pagi harus kerja lagi, cari lagi korban-korban itu ya. sudah ngangkatin jenazah mau cuci tangan, makanan tidak ada, warung yang buka tidak ada ya ada yang kemudian relawan yang bawa um, apa itu namanya mie cup itu apa namanya topok apa pop mie apal semua ya <laughs> pop mie ya pop mie akhirnya dimakan ya sudah dengan ada air panas sudah mau cuci tangan tidak bisa padahal ini sudah ngangkut Mayat, jenazah nih. Harusnya kan cuci tangan ya. Angkat jenazah itu kan. Jenazah yang sudah lama, beberapa hari, sudah dilalati itu. Sudah banyak lalatnya. Harusnya kan dicuci tangannya ya. Nah ini tidak. Nah, Ehwa dari poso ini enggak cuci tangan. Makan aja yang lapar. Makan sudah. Setelah itu sakit perut. Buang mencret-mencret BAB Sampai mukanya Pucat Akhirnya sudah kamu pulang aja pulang ya. Tanya sama Pak dokter kenapa seperti itu ya. Kenapa Seperti itu Nah Itu relawan yang Sepekan sebelum Sepekan ya Mungkin baru tiga atau empat hari Lima hari setelah kejadian Ya jadi salafiyin ini ternyata di garda terdepan dalam hal upaya kemanusiaan, ya. dalam hal upaya kemanusiaan ini. Nah, kondisi yang seperti ini ya, hendaklah kita benar-benar bersyukur. Ya. Kita bisa taklim di sini, kita bisa uh, beribadah, ya. gunakan kesempatan ini. Ya. Jadi begitu apa? Begitu kita melihat saudara-saudara kita di sana, apalagi kalau nanti melihat itu yang hidup di tenda-tenda itu, subhanallah, mengerikan sekali. Satu keluarga satu tenda, bapak, ibu, anak kumpul semua di situ. Bayangkan riskan sekali ya. Yang namanya tenda itu dengan orangnya kan sejajar tingginya ya. Ya. Mereka rumahnya memang hancur Ada yang hancur ditimpa tsunami Ada yang hancur karena gempa ya. nah. Ini yang hidup di tenda-tenda juga Ini Ada lagi di daerah Yang namanya daerah Kulawi namanya jadi untuk menuju ke daerah Kulawi sekitar karena jalannya ini tidak normal, apalagi kalau sudah hujan, jalannya sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda empat. Nah di daerah Kulawi penduduknya ada 170 KK yang Muslim hanya 40 KK. Ada ikhwah juga kita di situ, ikhwah kita di situ, orang Kulawi. Jadi ikhwah ini langsung merapat ke Palu untuk meminta bantuan. Karena kaum Muslimin di sana menjaga, menjaga apa? Menjaga untuk tidak minta-minta ke relawan yang Nasoro. Menjaga untuk tidak minta-minta. Karena yang Nasoro mesti punya misi mereka. Ya, mesti punya misi. Ya. Nah yang Nasoro ini di backup dengan helikopter. Bayangkan. Untuk datang ke wilayah yang sulit itu pakai helikopter. Ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mengirim bantuan ke sana. Kirim genset. Ya. Kirim apa saja yang bisa dibawa ya. untuk untuk kau muslimin di sana Ya kalau kaum musliminnya dekat Nasara Ya Nasara pun diberilah ya, Tapi prioritasnya kepada Kaum muslimin di sana Nah ikhwafiddin Razakumullah yang demikian Ini kita tidak melihat Sekedar bantuan ini sebantuan ini Tapi kita melihat Proses Dakwah ini akan berkelanjutan Seperti Kulawi ini Ya, seperti Kulawi ini, ini prosesnya berikutnya akan didatangi terus oleh asatidah, programnya demikian, datangi, datangi, sehingga nanti kau muslimin Kulawi bisa taklim, bisa apa segala macam. Jadi pemberian bantuan ini hanya untuk situasi darurat ini. Ya. Tapi proses berikutnya kita merancang itu untuk dakwah berikutnya. Dan Subhanallah. Ya kalau kita lihat salafin palu sebelum terjadi gempa, itu paling berapa? Puluh. Lima puluh, enam puluh. Begitu setelah terjadi gempa, ikhwas salafin kok jadi dua ratus lebih. Masya Allah ini. Ada penambahan data statistik. Tapi Alhamdulillah, yang dulu pernah taklim terus e, futur gitu, merapat lagi. Alhamdulillah hikmahnya. Dan begitu juga yang kita lihat di masjid-masjid masyarakat. Sempat saya tanya ke masjid masyarakat, namanya Khalid waktu itu. Nggak tahu di sini ada Khalid nggak? Saya tanya, Khalid, uh, masjid ini dulu masjid pantoluan. Masjid pantoluan itu masjid yang yang lain-lain rumah-rumah sekitarnya ini habis kena tsunami, cuma masjid pantoluan ini yang tidak roboh. Ya air masuk sedikit Tapi pagar-pagarnya saja yang hancur nah, Saya tanya Dulu masjid ini sebelum terjadi Tsunami Jamaahnya bagaimana? Dulu sedikit Sekarang penuh Masjid itu Artinya apa? Setelah peristiwa bencana ini Masyarakat mendekat Kepada Allah subhanahu mereka dekat ke masjid Mereka beribadah ke masjid Walhamdulillah Ini perkembangan yang sangat Baik Dan di masjid-masjid di kota-kota Palu pun Demikian Banyak jamaahnya sekarang Apalagi sekarang setelah Wali kota Palu mengeluarkan Surat Untuk seluruh Pegawai Apabila masuk waktu sholat Untuk menghentikan kegiatan Dan segera Sholat berjamaah Itu tambah penuh lagi nah, Alhamdulillah perkembangannya Sangat positif Nah tantangan kita Dalam dakwah tentunya Perlu tenaga-tenaga Untuk mengisi masjid-masjid Itu nah, Karena dari kalangan Hizbiun pun banyak yang terjun disana Ya nah, Jangan dikira kaum khawarij tidak ada di sana. jangan dikira kaum liberalis tidak ada di sana. Bayangkan di Jono Oge yang sedemikian terpencil ada huntara-huna, huntara itu hunian sementara. Jadi bikin rumah-rumah dari triplek. Rumahnya nyo oh bagus. Ya. Gasepuh lebih bagus lagi. ada bikin perumahan seperti itu tapi dari triplek di tengahnya masjid siapa yang mendirikan ternyata Gus Dur ya para penerus pemikiran Gus Dur Abdurrahman Wahid itu mereka sudah bisa membangun masjid pakai masjid sementara ya Inilah yang kita khawatirkan masyarakat nanti digarap ya, dengan pemahaman-pemahaman mereka. Apa pemahamannya? Pluralisme, sinkretisme, semua agama baik, semua agama benar, nanti begitu. Nah itu yang kita, ya, yang kita khawatirkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kaum muslimin di sana. Dan setelah terjadinya musibah bencana ini, semoga kaum muslimin di sana diberi taufik hidayah, sehingga kemudian ya, banyak beristighfar, bertaubat, dan banyak memperbaiki diri ya, untuk kemudian bisa membangun kota Palu itu sendiri dan yang lebih daripada itu bisa benar-benar mentauhidkan Allah swt. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, memerangi kesyirikan, memerangi kebidahan, sehingga kemudian kota Palu yang sekarang ini masih belum uh, diperbaiki, ya, kemudian bisa menjadi kota yang betul-betul bernuansa ya, dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya mungkin ini yang bisa anda sampaikan jadi ini dua session saya satukan ya, kan session subuh tadinya mau ada tapi karena ada satu hal yang tidak bisa session subuh jadi tidak ada sehingga kemudian disatukan malam ini wallahu aalim wab Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat subhanakallah mawabihamdik subdulah ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alameen.